Tony, i selamat siang, silakan Pak i Ya, saya setuju ya Artinya pemerintah tuh harus punya satu guideline Namanya national standard gitu loh Dalam hal policy Jadi n gak g bisa tuh tiap daerah punya ketentuan sendiri Dia bikin peraturan sendiri Dia pajakin sendiri Karena kadang-kadang pemerintah daerah ini tuh Jadi kayak raja, kecil gitu loh Dia pikir dia raja, dipilih oleh rakyat daerah b a i k b a i k lagi demokrasi-demokrasi Saya kira belum bisa karena ...kita punya kekuatan hukum ini, hukumnya ini belum jalan. Kalau bisa jalan, itu pemerintah pusatnya kuat. Saya kira itu bagus juga. y i a r itu untuk mengembangkan demokrasi, makanya ada p e m e k a r a n kan? Terima kasih. Iya, Terima kasih, Pak Tony. Selanjutnya, Pak Soni. s i l a k a n Pak. Halo. Iya, Pak Soni, mohon、ya. maaf, radionya tolong dikecilkan, v o l u m e n y a Ya, selamat, ya, selamat siang. Ya. Kalau menurut saya memang ya, di z a m a n yang kita sudah menjelaskan ini... Komunikasi modern ada internet, internet sebagainya. Maksudnya itu yang mengurangi、uh, karyawan jadi makin dioptimalkan、uh, yang、uh, internet uh, telekomunikasi ini. Jadi menurut saya、uh, terlalu banyak pegawai pengeluaran yang rutin itu nggak efisien. Cuma buat gaji apalagi kalau orangnya cuma duduk-duduk aja main kartu main kartu itu nggak efisien i t u、uh, memalukan. Jadi menurut saya orang harus dididik、uh, dibina untuk j a untuk kerja bisa makan kalau dia kerja. Jadi bukan cuma duduk-duduk nongkrong Dan menurut saya、uh, Menurut Pak Soekan juga Saya setuju sekali bahwa itu mungkin,、uh, Penciutan untuk edisian、gitu. Jadi supaya Indonesia itu juga Orang-orang itu mau bekerja k e r a s b e r p i k i r gitu Terima kasih, ya, baik. Terima kasih Pak Sony. Ibu Lina selamat sore, sore Silahkan、mana. Ibu Iya Kalau itu pendapatnya setuju banget tuh Mbak Sekarang ini banyak banget ya, bupati-bupati itu jadi raja kecil di daerah sementara masyarakatnya. Tidak tercapai t u h kesejahteraannya.、Gitu. Gimana sih kenapa pemerintah nggak bikin apa, satu penciptaan anggarannya biar, biar benar sampai gitu loh kalau masyarakat tepat t a s a r a n Dan kalau sebaiknya lagi satu rekeninglah masing-masing orang gitu. Jadi kontrolnya lebih enak gitu. Ini satu orang bisa punya sepuluh rekening bank. Gimana k o n t r o l pajaknya? Kalau saya satu orang punya satu rekening, korupsi nggak akan bisa, Mbak. Akan t e r langsung l l u a terdeteksi bahwa ini ada, ada korupsi, gitu. Nah, sekarang udah lepas semua. Tambah lagi pemekaran, gitu. Seharusnya sudah bisa dirapikan itu semua. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih kembali, b u Lina. Pak Zainal, s a m a sore. s o r e Bu. Silahkan. Pada kebanyakan kan pemekaran daerah itu untuk mencari pekerjaan, bukan... Kebanyakan pendidikan yang dulu-dulu itu pendidikan yang zaman orde baru itu kan memang pendidikannya itu nggak mengajarkan manusia itu untuk berbuat yang berbuat dalam arti menciptakan lapangan kerja ya t i g a k dididik untuk menciptakan lapangan kerja didikannya untuk mencari pekerjaan akhirnya sekarang kan sekarang kan jadinya sekarang akhirnya pendidikannya itu kebanyakan orang pada mencari pekerjaan karena kerjaan susah.、Ya. パカラーのパカ a r のパカラーの h カラーのパカラーの a d a ーのパ e ラ a の a カラーのパ a ラーのパカラーのパカラ m の u l ラーのパカラーのパカ t ーのパカ a h のパカラーのパカラーのパカラーのパカラー i パカラ i のパカラーのパカラーのパカラーのパカラーのパ a ラーの a カラーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラ a のパカラーのパカ u ーのパ setelah dapat pekerjaan ラー k パカ n y a ide ーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラーのパカラーの membangun desanya tapi Bagaimana dia b i a dapat yang lebih daripada itu akhirnya korupsi timbul-timbulnya. Terima kasih Pak Zaina, l Pak Hari. Selamat sore, Pak Hari. Silakan. Ya. Silakan. Itu yang dikatakan Pak Sofian kemal. Bener-bener seribu, dua ribu persen kali ini ya. Pegawai yang ada sekarang aja g u e udah n g a n g g u r gitu ya. n Gak usah jauh-jauh kan yang di kepresidenan pun kan juga udah kasih contoh itu ada staf ini, staf itu staf ini, staf itu, kan semuanya m e n g a n g g u r itu sebenarnya dan mereka itu kalau udah d i k a s i h k e r j a a n kan jadi diam, orang sehebat apapun begitu udah gabung dengan presiden jadi n gak pokal lagi, begitu juga di daerah kan dulu ada banyak lah disintegrasi ya, setelah dia d i m e k a r k a n dia menjadi gubernur, jadi apa jadi apa, semuanya diam memang maksudnya bukan itu, jadi bukan efektivitas kerja, itu untuk apa namanya stabilitas untuk stabilitas daerah jadi semua a ngiri bejabat kan sampai camat, bupati semuanya ada wakilnya, wakilnya itu juga ngapain? Yang bukan wakil aja juga nggak ada kerjaan. Jadi memang ya, Pak Sofian itu akan praktisi ya orang-orang bisnis memang seperti itu. Tapi itu mungkin berbanding terbalik dengan pemikiran、uh, para p e n j a b a t p e n j a b a t bupati dan gubernur ataupun presiden s e n i n i Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Hari. Selamat malam Pak Harko. Ya malam. s a Ya saya pikir dari pasokian ini kan orang yang udah cukup pengalaman ya. d a ya, ya kalau dilihat memang pemekaran yang ada ini kan justru malah malah menghambat pembangunan dengan mental korupsinya. Kenapa sih pemerintah beramai-ramai semangat sekali pemekaran ya dengan a tu p a namanya tujuan yang indah-indah. Tapi kan pada intinya kan sebenarnya kan pengen korupsi supaya bisa korupsi di negeri di m a s a s i daerah sendiri-sendiri. Ya. sangat setuju lah, kalau memang kalau perlu jangan pemekaran dicuutkan itu udah pasti lah、Makasih. selamat malam Pak p a n Gaben a selamat malam s i l a k a n Pak ya saya setuju sekali, karena terus terang、e, pemekaran daerah itu hanya hal akalan untuk memperbanyak jumlah jabatan saja sehingga menjadi p e m b o r o s a n sementara penghasilan asli daerah daripada daerah i n i m e k a r k a n itu tidak sama sekali jadi Ada baiknya itu memang disyutkan, digabung. Seperti namanya perusahaan, kalau yang kurang sehat juga itu、uh, digabung jadi perusahaan yang merger.、Mm -hmm. Saya rasa ada waktunya daerah pun di merger saja dengan daerah-daerah lain. Terima kasih. Pak Haris, e l a m a t malam. i Ya, sebagai contoh konkretnya mungkin ya, itu adalah Jawa Barat menjadi Banten dan Jawa Barat. Sekarang apa, apa perbedaannya sedikitpun nggak ada. Jalan-jalan dul dulu waktu belum ada Banten mungkin jalan saya yang lewat n y a Kalimalang masih bagus. Sekarang ada pemekaran Bukan berarti yang Jawa Barat Menjadi lebih bagus Tapi n gak g juga sama saja Di Bandung jalan-jalan pada rusak Pelabuhan Pak Kauni itu makin maden juga Jadi yang dikatakan Pak Sojong e Betul 100% ya, Itu n gak g ada gunanya sama sekali Hanya untuk petintang, petinding, pejabat makin banyak Ada wakilnya dan lain sebagainya e s i l a h k a si h Pak Hari Saya beralih ke Pak Rudy yang melupakan Pendelpon terakhir, sepat malam Pak Rudy Selamat malam Ibu s i l a k a n サヤ、ピダス、フォンダパー、サファリアン、カナケサロス、サマト、ピダス、サナジュガウント、マニュアイ、マナマナサジャ、デアラン、モキン、エマン、ビサディ、マカカン、ママナサジャン、ピダ。カナ、ベシクリス、マダネ、インティネ、バギマナ、サファヤ、ファンバンウナ、ディンドネシア、ビサ、ミナント、ダン、マンダパカン、キャタラン、ワー、マサラガ、インテネ、サジャガウナ、サイ、マカシ、パウディ、